ikum sudah l beita malam medisi hari ini Selasa 6 2018 dibacakan polisi Pemuda komplotan judi online wargan nara asal eh mengaku oknum PT medan 300 juta Bupati Desak pejabat baru pacu penyerapan anggaran ikikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah di tim news serroom Seram BFM berita malam ini juga bisa ada dengarkan di radio Laer 94,6 FM Maja Tenggara, Radio City 94,4 FM Momame dan Radio Amanda 104 FM Takeon inilah berita dan laporan lengkapnya dari New serroom Seram BFM. Derlun Polres Aceh Barat berhasil membongkar sindikat jaringan judi online di Melabu yang selama ini meresahkan. Empat pemuda asal Aceh Barat yang terlibat judi online yakni F30 tahun, C33 tahun, W28 tahun, dan R33 tahun diringkus polisi dalam sebuah operasi penggerebekan pada 26 Februari 2018 silam. Keempat pemuda yang terlibat judi online ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini masih ditahan di Mapolres Aceh Barat. Sejumlah barang bukti turut disita ketika penangkapan berupa uang Rp 788.000, 1 unit laptop modem wifi, 11 lembar repas judi dan bukur keningbang. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobiaria Prakasa mengatakan penangkapan keempat pelaku ini setelah polisi mendapat laporan masyarakat. Kemudian tim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap komplotan pelaku judi online di sebuah rumah di ujung Kalak Melabo. Dari keterangan tersangka, jaringan judi online tersebut telah tersebar luas. Sedangkan omset yang digunakan dalam kasus judi ini hingga jutaan rupiah. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Sudahlun Oknum Panitera, pengadilan tinggi medan berinisial M, dituduh telah memeras keluarga narapidana asal Aceh sebesar Rp 300 juta rupiah. Kasus ini belum bisa ditindaklanjuti karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui pihak yang dirugikan. Koordinator Yayasan Advokat Rakyat Aceh atau Yara wilayah Aceh Basri mengatakan pemerasan ini dialami tabrani narapidana narkotika yang tahun lalu divonis 12 tahun oleh pengadilan negeri Medan. Putusan ini kemudian diajukan banding ke PT Medan yang berujung pada hukuman 6 tahun penjara. Namun JPU tidak terima putusan di tingkat banding sehingga mengajukan kasasi. Hakim kemudian menaikkan masa hukuman menjadi 8 tahun penjara. Di tingkat kasasi inilah ada oknum panitera pengadilan tinggi medan berinisial M yang mendekati keluarga napi asal Aceh itu. Melalui proses negosiasi panjang akhirnya disepakati uang pelicin 300 juta rupiah. Humas pengadilan tinggi medan Adi Sutrisno tidak membantah jika M tercatat sebagai panitera di PT Medan. Namun kasus dugaan pemerasan itu belum bisa diproses karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum memulai pemeriksaan. Dalun bupati Simlu Erli Hasim kembali merombak pejabat pemerintahan di wilayah Kepulauan itu hari ini. Bupati Erli merombak 319 pejabat di jajarannya itu, mulai dari pejabat tinggi Pratama, administrator, pengawas, hingga kepala puskesmas. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di lapangan pendopo bupati dan disaksikan jajaran Forkopimda. Erli Hasim menyebut bahwa perombakan di jajaran pemerintahannya telah melalui uji kompetensi serta penilaian terhadap pejabat bersangkutan. Di hadapan seluruh abdi negara yang baru dilantik, Bupati menegaskan kepada seluruh bawahannya untuk melakukan terobosan baru di dalam maupun di luar daerah untuk memajukan pembangunan daerah. Bupati juga meminta SKPD mempercepat penyerapan anggaran yang masih menumpuk di kas daerah. Sementara itu, Kepala BPKD Simelu Novikar Sitiadi menambahkan jumlah uang daerah saat ini masih berada di rekening kas umum daerah Simelu sebanyak 208 miliar lebih. Dan untuk itu, pejabat yang baru dilantik, ia berharap segera dilakukan gebrakan baru untuk meningkatkan penyerapan anggaran daerah. Dalun anjungan tunai mandiri Bank Aceh di depan kantor DPRK Aceh Singkil di Kampung Baru Singkil Utara di Bobol Maling selasa pagi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan barang bukti. Penyidik Polres Aceh Singkil juga memasang garis polisi melingkari bangunan tempat ATM diletakkan. Kapolres Aceh Singkil AKBP Yandris Kian membenarkan telah terjadi percobaan pembobolan ATM Bank Aceh di depan kantor DPRK Aceh Singkil. Namun uang dalam ATM tersebut tidak berhasil diambil kendati pelaku telah merusak box ATM. Kasus ini sedang ditangani satres Polres Aceh Singkil. AKBP Yan mengatakan belum mengetahui persis kapan pelaku melakukan aksi sebab pihaknya masih menunggu hasil rekaman CCTV yang dipasang di ruang bok ATM. Rekaman CCTV belum bisa dibuka sebab masih menunggu teknisi dari pihak Bank Aceh sehingga polisi belum bisa mengidentifikasi ciri serta jumlah pelaku yang berusaha mencuri uang di dalam ATM tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Berlun Polres Aceh Barat menangkap pria B40 tahun alias Raja Jin, warga sebuah desa di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Pelaku terlibat pencurian alat elektrik beku milik Hati Alaidinsya atau Haji Tito, mantan Bupati Aceh Barat. Penangkapan Raja Jin tersebut setelah polisi menangkap pria S30 tahun warga sebuah desa di Aceh Barat. Kasat reskrim Polres Aceh Barat AKP Fitriadi mengatakan kasus pencurian beku milik Haji Tito tersebut terjadi Januari 2018. Korban melaporkan gudangnya di desa lehan dimasuki maling dan pelaku mengambil alat elektrik beko yang mencapai harga Rp 200 juta rupiah. Polisi melakukan penyelidikan sehingga berhasil membekuk pria S30 tahun warga sebuah desa di Aceh Barat yang kini ditahan di Nagan Raya. Setelah dikembangkan ternyata praktik pencurian dilakukan bersama seorang pelaku yang dikenal panggilan hari-hari oleh warga adalah Raja Jin. Polisi pun segera mencari keberadaan pelaku dan meringkus Raja Jin pada 3 Maret 2018. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beberapa kali terlibat kasus pencurian. Kini pelaku dan barang bukti ditahan di Mapolres, Aceh Barat. Sudahlun, Polisi Militer Angkatan Laut Pomalok Smawe mulai menyelidiki kasus penyeludupan ratusan ekor ayam jago, pakaian jadi dan pakan ayam, serta obat yang melibatkan lima anak buah kapal, motor KM Jaya Abadi 1 penyidik telah mulai memeriksa saksi diberitakan sebelumnya petugas pangkalan angkatan laut atau Lana Lok Smawe yang bertugas di kapal angkatan laut Biren Senin kemarin berhasil mengamankan kapal motor bermuatan ayam jago pakan ayam serta pakaian jadi seberat 8 ton ke Pelabuhan Kelunggeke Kecamatan Dewantara, Aceh Utara Kapal motor tersebut ditangkap petugas TNI Angkatan Laut di kawasan 25 mil barat Daya Langsa atau sekitar perairan Aceh Tamiang pada Sabtu lalu. Komandan pangkalan TNI A.L.O. K.S. Maweletko Laut Muhammad Samsul Rizal mengatakan khusus untuk barang bukti ayam jago telah diserahkan ke karantina Aceh. Sedangkan barang bukti lain seperti pakaian dan juga pakan sedang dibongkar dalam kapal tersebut untuk diserahkan kepada bea Cukai untuk proses lebih lanjut. Untuk proses penyelidikan sementara kasus ini ditangani Polda Laksmawe. Penyidik sudah mulai memeriksa saksi untuk mengungkap pemilik barang ilegal tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permas berita malam edisi Selasa 6 Maret 2018. Berita pagi Serambi FM Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.tambet.com volim da biti ter ekstran VPN